Pak Harko, selamat pagi. Ya, kalau disebut、uh, negara, salah satu negara, negara untuk menjamin umat beragama, ya itu baru salah satu sebagian kecil aja. Tapi kalau ngeliat yang udah pelak pelak melek-melek nih ya, itu yang gereja-gereja aja kalau bikin NIMB aja 10 tahun, itu kan udah nggak gak masuk akal. Kalau kita berpikir pakai cara... Secara logis, sekarang dibilang umat beragama rukun tidak melarang itu kan udah konyol. Itu aja nggak usah jauh-jauh lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Arko. Dan yang berikutnya, Pak s e f a m selamat pagi. Bapak mau dikecilkan dulu、uh, volume radio Anda? Oke.、Okay. Pak, maaf ya Bapak. Dokter Manalu. Bapak, Dokter Manalu, silakan. Saya melihat m e m a negara g n kita ini benar-benar besar. b e n a r b e n a n gak ada yang bisa diharapkan lagi dari pemerintahan sekarang gitu loh.、E, masalah agama harusnya itu kan gak g perlu diurusi oleh pemerintah a n dia kan mengurusin masyarakat dan negara ini gitu harusnya agama itu seperti di Amerika ya dibiarkan itu jangan memang hanya m e n g u s u m yang lemah atau yang kecil, tapi memang mereka itu sangat s e n a n d e n g di atas penderitaan serang.、Eh, terima kasih keluarga. Terima kasih. Selamat pagi Pak Coki. Halo selamat pagi. Silakan. Ya, namanya perbedaan itu pasti selalu ada. Tapi kalau misalnya itu bentuknya sudah ancaman, akan ada、uh, perusakan atau dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah tugas、uh, kepolisian untuk menindak. istri yang ditindak adalah yang mengancam itu terlepas dia benar atau salah itu bukan urusannya polisi, tetapi kalau misalnya menghimbau untuk mengurangi kegiatan dan sebagainya pak oke,、okay. hanya kalau p e n y a e g u l a n itu udah u d a h berat sebelah kalau menurut saya terima kasih terima kasih kembali Pak s a v e selamat nah, pagi bu. ya dengan Pak Jimmy, s i l a k a n Pak ya saya kira negara harus melindungi rakyat yang jalan kebebasan beragama ya 私たちはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはのなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあな Jimmy, Pak Ismail, selamat pagi. Pagi Mbak. Ya, silakan. Memang kalau sesuai pertanyaan、uh, dengan apa statement Mbak tadi, negara gagal menjamin kebebasan, jawabannya、eh, iya i t u Karena di sini jelas-jelas ada pihak yang aneh gitu ya, aneh bener nih, yang kelompoknya terutama yang dari、uh, ormas seperti KPI misalnya i Aneh nih. Jadi dia sepertinya、uh, merasa hidup sendirian di bumi ini Dan semua ngikutin、uh, apa yang dia persepsikan seperti itu Padahal mereka sendiri belum, belum pernah tahu tuh surga kayak apa gitu Dia sendiri belum bisa jamin begitu seperti kayak p e r i s t i w perjakan yang lalu t u h Amrozi, Mam s a m u d r a dan lain-lain begitu meninggal langsung surga Mungkin sekarang dia lagi t a di neraka nih, mungkin Jadi、uh, masalah keyakinan itu masalah yang sangat hakiki Tergantung individual, n gak g bisa dipaksain Kemudian juga pendapat-pendapat yang secara umum、uh, Kita bisa terima dengan akal s e h a t juga Kita bisa terapin Orang kok mau menegarkan sesuatu yang baik kok Dengan perusakan Dengan m e n g h a l a l k a n segala cara Katanya membela Tuhan Tuhan itu n gak g perlu dibela Tuhan itu kalau ngeliat dia mau bela Tuhan Allah mau dibela Allah bisa bilang begini Eh l o siapa l o kecil begitu bela gua Gak perlu jadi itu hanya menghalalkan segala cara sesama muslim juga, kebanyakan banyak yang n gak setuju mbak, tapi i n i dalam hal ini polisinya yang lemah, polisinya pengecut, cuma bisa ngejagin orang yang salah di b a s w a n misalnya yang salah di jalanan gitu yang k o l i n k o n g k a l i k o n g dengan penguasa dengan pengusaha, yang bisa dapat duit gampang, bila dalam berhadapan dengan hal seperti ini gak ada gunanya hampir、ya. bukan gak ada guna sama sekali ya, tapi pengecut kalah dengan kelompok yang ekstrim kecil ngaco Kalau g e b l o k gitu ya. ya kecil aja Terima, terima, terima kasih terima. Ya terima kasih j i selamat siang Selamat siang Pak Silahkan Pak j i Iya Ini memperhatinkan Semuanya memperhatinkan Pak Kalau menurut saya Jadi Aparatnya Maupun si pihak yang diprotes Maupun yang memprotes、uh, Yang memprotes juga Mungkin dengan kekerasan yang Tidak sejalan dengan hukum kita Kemudian yang ア a デ a ア、ユガティダモー、アマキバ、マリカ、マンディア、アガマ、アマディア、ギト、カロマシモンガナマ、イスラム、トントバニアン、プロテスタティカロマリカマータラン、アガマイア、アマディア、 Kalau、oh, ini, ya,、oh, menurut saya, itu saja. emang kita itu di negara kita n g g a k ada yang tegar. Suanya itu pelintlan. g u r u h soal undang-undang, bisnis pelintlan. Aturan legislatif pelintlan, masalah hukum pelintlan. Jadi semua masyarakat a k akan g a n d a l dan itu dibiarkan a j a Jadi masalahnya cuma mas pemerintah kurang tegar. Itu a j a Pak, terima kasih. Pak Irvan, silakan. Iya, sangat disayangkan ya aparatur negara khususnya polisi tidak bisa mengatasi ormas-ormas yang ada ini benar-benar sangat memprihatinkan negara kita ini seharusnya mereka bisa mengatasi ormas-ormas yang ada jangan、eh, terkesan mereka menghindar itu aja sih Ya baik, Pak Waluyo s i l a k a n ya komentar saya、eh, pemerintah tidak tegak artinya Ya kalau memang pemerintah t e g a s ya katakanlah misalnya kayak kasus PKI, jelas-jelas kalau itu、uh, ormas itu timbul, langsung dikat i gitu. Jadi kayak Ahmadiyah,、uh, artinya har harus dikat, i kalau mau dikat i habis. Tapi kalau enggak, kasih kebebasan gitu maksud saya. Jadi jangan sesama anak bangsa,、uh, akhirnya kita ribut sendiri gitu. Jadi punya agama salah, enggak ada agama salah. Ya komentar saya seperti itu, terima kasih. Ya baik Pak Hari s i l a k a n Ya, menurut saya sih、uh, yang paling salah ya nomor satu ya. Pada, pa, pada masa pemerintahan s d y polisi takut sama ormas. Ya, terima kasih. Pak Nasrul silakan. Ini yang menyegel itu kan aparat juga kan, k e r a r t i tidak jauh kondisi politik di lokasi daerah yang d i pimpin g i t u l o h アマジアニアのサンパンダリアンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤヤンヤヤンヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ Kedua juga ketidakbedayaan r pemerintah menghadapi kelompok-kelompok yang anarkis. Yaitu penyebabnya seperti yang Bapak-Bapak sebutkan tadi, ketidaktegasan dalam p e n e g a k a n hukum. Dan juga、eh, belum meratanya kesadaran di antara seluruh aparat yang berada di lapangan.、Eh, bila ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden buruk untuk, untuk selanjutnya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat suruh, Pak ファイ g マン Iya, itu jelas menunjukkan kegagalan aparat setempat. Menunjukkan kelemahannya. Saran saya, Partai Demokrat jangan s e k e d a r mengutuk. Kalau bisa segera meminta diganti itu pejabat setempat. Karena dari situlah awalnya seluruhnya terjadinya seluruh k u r u f hara di negara ini. Karena kelemahan aparat yang berada di lapangan. Demikian dari saya, terima、Oke. kasih. Selamat sore. Selamat s o r e i Ya silahkan p a k Iya Yang harus dilihat ini kan sebenarnya rentetan masalah Dari masalah panjang Dimana Ahmadiyah juga sudah melanggar konstitusi negara kan Apalagi melanggar、e, agama yang lainnya juga Kalau kita melihat hanya masalah ini sepotong-sepotong Memang yang salah adalah terlihat sepertinya Pihak kejaksaan dan Polri Cuman kalau kita melihat masalahnya awal kan Sudah jelas bahwa Ahmadiyah、e, Sudah katakanlah mencemarkan islam gitu coba kalau misalnya dia、e, menyebut saja agama Ahmadiyah gak g usah gak pakai embel-embel islam kemudian masalahnya ini kan dia juga mengakui Al-Quran mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak mengakui Nabi gitu kan, yang saya dengar seperti itu tapi yang、e, persoalannya juga pemerintah, harusnya kalau mau menyegel a u m Ahmadiyah bukan karena sekadar mengamankan, ini karena pemerintah harus menentukan konstitusi karena sudah はい。 itu harus menyatakan kalau tidak s e l a n u agamanya ya katakanlah, ya itu aliran susah, nah, tidak perlu、uh, anarkis, yang kedua disini k e g a g a l a n negara untuk m e n g i n d u n g i rakyatnya ya dari berbagai、uh, macam aliran agama, g itu adalah hak asasi manusia, yang ketiga ini k e g a g a l a n、uh, negara dalam menegakkan hukum, karena hukum itu harus k e g a g a l a n y a nah dalam h a l i n i lucu, kalau misalnya ada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 アリ a ンのスタートアイランのスタートアリランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスター i アイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスタートアイランのスター アカマヤーリランあンスのサン、アあワーリアン、アパレルハーティー、パティキタホグラム、アパウルラガー、フォントフォンディリモーラーキータ、パナパー、ディスパティー、セジュリティモーニング、パナディモーニング、パナディモーニング、ユニット、エルナンス。